Saaknya nya berita malam. Assalamualaikum Saudaron berita malam edisi hari ini Kamis 23 Juni 2016 dibacakan Ardian Syah. Pijang Innova terjun ke setelah tabrakan dengan sepeda motor. akibat yang dua kelompok berakhir damai. Polsek Pante bidari ringkus dua pengguna sabu-sabu. Ikuti juga sajian lainnya yang telah dirangkum Berita mala mini juga bisa Anda di Radio Lauter 94,6 FM di Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba 90,1 FM Roxmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom SRN Sudahlun sebuah mobil minibus Kijang Innova BL1435L yang disopiri Zohri, 39 tahun, warga Blankola Bebesan Aceh Tengah bertabrakan dengan sepeda motor dan masuk parit. Kecelakaan ini terjadi di desa Cerucuk, kecamatan Simpang Mamplambiren, Kamis Siang. Informasi yang dihimpun kejadian berawal saat sepeda motor tanpa nomor polisi dikendarai Muhammad Nur Abdullah, 51 tahun, warga Cerucuk, Menasah Barat, Simpang Mamplambiren, melacu dari Medan ke Banda Aceh. Tiba di kawasan areal persawahan desa Cerucuk, kecamatan Simpang, Mamplam, sepeda motor hendak memutar arah. Saat itulah terjadi tabrakan dengan Kijang Innova yang disopiri Zuhri yang muncul dari arah berlawanan. Setelah tabrakan, Kijang Innova masuk ke parit dan terbalik di areal persawahan. Menurut keterangan anggota Satlantas Polres Biren, pengendara sepeda motor mengalami luka ringan, sedangkan sopir dan penumpang Kijang Inopa selamat dari musibah tersebut. Kedua kendaraan rusak berat dan kasus tersebut ditangani Satlantas Polres Biren. Sudarlun Tauran yang melibatkan dua kelompok pemuda akibat ledakan petasan di terminal Labi-Labi Desa Kede Aceh, Kecamatan Bandar Sakti Loksmame, dilaporkan telah berakhir damai. Pihak kepolisian pun tidak mengusut lagi perkara yang menyebabkan satu orang terluka tersebut. Diberitakan sebelumnya, dua kelompok pemuda tauran di Terminal Labi-Labi, Desa Kede Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Loksmawe, senin malam lalu. Satu orang luka di kepala akibat saling bakuhantam. Kejadian ini berawal dari ledakan petasan di kawasan tersebut. Kapolsek Banda Sakti, Ibtu Ramli Ishak, menyebutkan setelah tauran, tidak ada yang melapor ke polisi. Pihaknya pun hanya mengamankan satu sepeda motor yang ada di lokasi kejadian. Kemudian pihaknya mengarahkan aparat desa untuk menyelesaikan perkara tawuran ini di tingkat gampung. Sehingga perkara itu sudah selesai secara damai dan tidak ada kelompok yang menuntut. Setelah ada kesepakatan damai, sepeda motor yang diamankan pada malam kejadian langsung diserahkan ke pihak desa untuk dikembalikan ke pemiliknya. Sebelum tarif parkir untuk kendaraan roda 4 di Jalan Sentral, Kecamatan Belang Pidi, Alcebaradaya sebesar Rp5.000 menuai protes sejumlah pengendara kendaraan roda 4. Pasalnya pada lokasi yang berjarak 100 meter dari Jalan Sentral seperti Jalan Selamat dan Pendidikan, para petugas hanya memungut tarif Rp2.000 untuk roda 4 dan Rp1.000 untuk roda 2. Seorang pengendara roda 4 mengatakan tarif parkir kendaraan roda 4 sebesar 5000 di Jalan Sentral Kecamatan Belang sangat tidak masuk akal. Pihaknya menilai tarif ini sangat mahal jika dibandingkan dengan sejumlah lokasi di kawasan Belang Ia meminta dinas terkait untuk menyampaikan kepada petugas di lapangan agar tidak mengutip tarif parkir di luar kanun retribusi yang telah ditetapkan pemerintah. Kabit Darat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Abdiah, Zulfikar, mengatakan... Dishub Kominfo tidak pernah menetapkan tarif parkir untuk roda 4 Rp 5.000. Pihaknya juga belum pernah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelola parkir. Sesuai kanun, kendaraan roda 4 sekali parkir dikenakan Rp 2.000 dan roda 2 Rp 1.000. Zulfikar meminta masyarakat tidak melayani petugas parkir yang tidak memakai atribut Dishub Kominfo. Udalun Pansus 3 DPRK Aceh Selatan meminta Dinas Kesehatan memerintahkan rekanan untuk memperbaiki kerusakan Puskesmas Kelut Utara yang baru berapa bulan ditempati. Padahal proyek Puskesmas Kelut Utara dibangun dengan anggaran miliaran rupiah dan masih tahap pemeliharaan. Ketua Pansus 3 DPRK Aceh Selatan Mas Rida mengatakan hasil tinjauan di lapangan struktur atas bangunan Puskesmas Kelut Utara tidak sesuai teknis sehingga atap mudah dicopot saat diterpak angin seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Karena itu rekanan harus memperbaiki kerusakan tersebut. Sementara koordinator LSM Lembaga Independen Bersih AC Selatan, My Fendry, juga meminta pihak penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap konstruksi bangunan puskesmas Klut Selatan. Mike Fendry meragukan kualitas bangunan puskesmas Klut Selatan yang atapnya rusak saat diterjang angin kencang beberapa waktu lalu proyek Puskes Maskrut Selatan dikerjakan CP Pondo Indah Sejahtera yang menelan anggaran 3,7 miliar rupiah lebih. Sementara Ardin, penanggung jawab proyek, mengaku pihak kanan sedang melakukan perbaikan terhadap bangunan yang rusak akibat terpaan angin kencang. Perbaikan akan rampung sebelum masa pemeliharaan proyek berakhir pada tanggal 24 Juni 2016. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Serambi FM. Udarlun personil Polsek Kecamatan Pantai Bidari, Acu Timur menangkap dua orang tersangka yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Polisi menemukan barang bukti satu paket sabu-sabu dari tersangka. Kapolsek Pantai Bidari, Ibtu Zainir, mengatakan kedua tersangka kasus tersebut ditangkap di Gampung Menasah Lebuk, Kecamatan Pantai Bidari. Kedua tersangka berinisial DR 41 tahun, warga asal Kampung Linung Bale, Kecamatan Timang Timanggaja, Kabupaten Bener Meriah, dan JN 43 tahun asal Kampung Bojong Menteng, Bekasi. Penangkapan keduanya berawal saat petugas sedang patroli dan melihat kedua pria tersebut sedang duduk di pinggir jalan Medan Banda Aceh dengan gerak-geri mencurigakan. Saat diperiksa polisi menemukan satu paket sabu-sabu dari tersangka sehingga langsung digiring ke Mapolsek Pantai Bidari. Sementara itu di lokasi terpisah Kapolsek Simpang Ulim, Ibtu M. Daud mengatakan pihaknya juga mengamankan dua tersangka pengguna narkoba jenis ganja. Keduanya berinisial AZ, 42 tahun, warga Gampung Kedetuha dengan 3 ons ganja kering, dan Zul, 32 tahun, warga Gampung Blangni dengan satu amplop ganja kering. Sudah pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya siap membayar gaji ke-13 dan 14 atau tunjangan hari raya kepada seluruh PNS setempat pada pekan depan. Ribuan pegawai sangat berharap gaji 13 dan 14 segera dicairkan agar bisa digunakan memenuhi kebutuhan lebaran Idul Fitri, termasuk kebutuhan pendidikan anak-anak pada awal tahun ajaran. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah DPKK Diabdia, Dr. Andes Tambrin, mengatakan, Anggaran untuk membayar gaji bulan 13 dan 14 atau THR kepada 3.912 PNS Abdiya sudah tersedia. Peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan terkait pembayaran juga telah turun. Saat ini pihak DPKKD sedang melakukan print daftar gaji PNS untuk dikirim ke masing-masing SKPK. Selanjutnya SKPK membuat SPM untuk penagihan kepada keuangan. Tambrin memastikan pekan depan gaji 13 dan 14 telah dicairkan. Sudalun, warga Gampung Titi Baru, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur, dan sekitarnya resah akibat aksi balap liar yang dilakukan sejumlah remaja di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Jalan Dua Jalur, di depan Pus Pemkap, Aceh Timur. Warga meminta polisi menertibkan aksi tersebut di Kampung Titi Baru di Sarifudin mengatakan aksi balap liar sejumlah remaja di jalan lintas provinsi mengganggu pengguna jalan dan meresahkan warga. Selain itu warga khawatir terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Untuk mencegah balap liar, Polres Murharus Timur harus melakukan patroli rutin. Menurutnya selama bulan Ramadan setiap malam seusai salat tarawih hingga menjelang salat subuh sejumlah remaja kerap balap liar. Bahkan mereka tidak segan-segan memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan suara kenal Port Blong yang bising sehingga mengganggu ketentraman. Sementara Kapolres Aceh Timur AKB Perudi Purwiyanto menyebutkan pihaknya akan menertibkan aksi balapan liar yang meresahkan pengguna jalan dan warga. Bahkan patroli tim gabungan telah dilakukan sejak seminggu lalu untuk menindaklanjuti laporan warga terkait maraknya balapan liar. Dari Newsroom SR Ambit berita malam edisi Kamis 23 Juni 2016. Berita pagi SR Ambi bisa kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.srambi.com atau juga Twitter @srambifm. Sugarlun Wassalam.